Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Yang pertama tentang hukum Al-Qur'an yang ada di HP. Apakah HP yang sudah diinstal boleh dibawa masuk ke kamar mandi atau tidak? Pertama yang dijelaskan oleh para ulama Adalah Bahwa HP Bukan mushab HP itu bukan Bukan mushab Sehingga Hukumnya tidak sama seperti Hukum mushab Kalau mushab jelas tidak boleh dibawa ke dalam WC Tapi kalau HP selain mushab Boleh ya. Jadi Dari sini saja sudah Dapat paedah yang sangat sederhana Dari para ulama Bahwa HP bukanlah mushab selesai Perkara di dalam HP itu Ada Al-Quran Itu perkara yang lain Tapi tetap yang namanya HP bukan Mushab Kalau HP bukan mushab berarti boleh dibawa ke WC Kalau tidak ingin nyemplung Di air Ya apa urusanmu lah bawa bawa HP kumis, takut ada apa telepon? Jadi tidak masalah ya bawa HP yang di dalamnya ada ada ada Quran gitu ya, tidak nah, masalah karena hukumnya tidak tidak sama dengan musha. Tapi sekali lagi untuk apa? Bawa HP ke WC Bolehkah mendoakan Sahabat Ali radhiyallahu anhu Dengan karamallahu wajah Ini tidak sabit ya. Tidak ada asar Atau hadis yang Sahih tentang penyebutan Karamallahu wajah Boleh jadi Ini muncul dari Orang-orang yang terpengaruh dengan paham Syiah. Karramallahu wajhah itu doa yang isinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Radhiyallahu anhu itu sudah cukup jelas nasnya dalam Al-Qur'an, ya kan? Radhiyallahu anhum wa ah. Itu yang harus diamalkan. Jangan mencari sesuatu yang Kita belum jelas ya, Sumbernya Ada polemik di kalangan beberapa ikhwah Di kalangan kami tentang Bolehkah mengambil ilmu selain perkara din Yang tidak bertentangan dengan syariat Kepada orang awam Atau mubtadir Karena orang tersebut menguasai ilmu tersebut Kalimat Ilmu selain Yang menyangkut perkara din ini Umum Maksudnya apa Nanti khawatirnya Kalau dibilang boleh Bermudah-mudah belajar bahasa Arab Kan bahasa Arab Kepada Mubtadi Ataupun kepada Yang lainnya Namun yang pasti Yang pasti Seorang Salafi Hendaknya Memiliki Kehati-hatian yang Besar dalam hal yang ada hubungannya dengan muamalah. Ya, yang ada hubungannya dengan muamalah. Kalau kaitannya dengan ahlul bidah. Kaitannya dengan ahlul bidah, maka seorang salafi harus mampu secara total untuk tidak berhubungan. Ya, meskipun dalam urusan dunia Karena al kolub dua was shubah kapovah hati itu lemah sedangkan shubhat itu menyambar menyambar hati yang lemah siapa yang bisa menjamin akan tetap istiqomah ketika gaul kita bersama dengan mereka walaupun dalam urusan bisnis tetap ada hubungan dia kan ada pertemanan pertemanan itu kan banyak ada pertemanan bisnis ada pertemanan apa macam-macam jadi hindari jangan demi menjaga keutuhan manajer karena al-hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu harganya mahal harus kita pelihara harus kita jaga jangan bermudah-mudah dalam persoalan ini mengambil ilmu selain perkara di misalkan kursus ya kursus komputer, kursus reparasi jam tangan atau kursus montir ya kalau sama orang yang jelas-jelas ahli bid'ah, ahli bid'ah, mubtadi ini berbahaya Berbahaya, khawatir kita terpengaruh. Kalau kata orang Sunda, kalau lemun enggskadagingan mehese, gitu kan? Kalau sudah banyak dapat manfaat dari seseorang, ketika akan menegur kesalahan yang dilakukannya itu susah, ya nggak? Karena bisa jadi uang ngalir deh, ya. Bisa jadi seperti itu, jadi susah. Makanya harus berhati-hati, ya. Orang awam yang fasif, tidak mengenal jauh tentang agama, ya, itu jauh lebih selamat. Kita belajar kepadanya sambil kita mengajarinya ilmu agama, ya kan? Sharing lah, gitu. Dia ngasih masukan ke kita seputar ilmu-ilmu dunia, kita ngasih masukan kepadanya seputar. Agama lah kalau ahli bid'ah kita mau nasehatin loh dibantah ya enggak dibantah terjadilah perdebatan misalnya kita kurang ilmu dia pun sama ya nggak ketemu kan? malah molorot bisa jadi subhat-subhat yang dilontarkan dia tertanam dalam hati kita. pulang ke rumah kepikiran asa Bener sih kana tadi bilang begini teh kayak bener, kayaknya bahaya. Jadi jangan bermuda-muda. Awam sekali yang dia butuh bimbingan ilmu agama, itu jauh lebih baik. Kita dapat pahala juga ketika mengajarinya ya kan ilmu agama, mendakwahinya. Jadi jangan lah, ya. Kepada orang-orang yang jelas-jelas ahli bid'ah Jangan Para salaf juga Mengingatkan kepada kita La tujalisu ahlal ahwa Jangan kamu duduk dengan ahli ahwa Jangan duduk dengan ahli bid'ah Seperti kata Hasan al-Basri Kenapa? Karena membuat hati berpenyakit Kita belajar ilmu kepadanya Jelas Akan membuat kita bergaul dan duduk bersamanya Iya kan? Ini, ya. Dan lebih ideal lagi kalau ada orang yang Manhajnya lurus, selamat mengerti tentang beberapa ilmu-ilmu yang menyangkut dunia, kemudian kita belajar kepadanya, hmm. ya. Dan persoalan ilmu dunia. bukan tidak boleh dipelajari, boleh. Tapi hukumnya fardu kifayah, ya kan? Batas untuk kebutuhan yang memang kita perlukan. Kalau kita tidak butuh mengetahui ilmu tentang montir bengkel mobil tentang apa, kemudian kita belajar buang-buang waktu namanya. Ya kan? Ah, cuma sekedar wawasan saja. Sampingan. Jangan buat apa? mempelajari ilmu dunia itu sesuatu yang memang akan bermanfaat bagi bagi kita, ada manfaatnya. Kalau cuma sekedar tambahan wawasan, percuma mendingan waktunya digunakan untuk belajar ilmu agar, agama, yang jelas-jelas fardu ain, ya. Bagaimana seorang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku aku haramkan bagimu Facebook dan aku haramkan bagimu SMS dan dengan Ikhwan bukan mahram dan semisal. Nah, Facebook adalah fitnah yang besar, ya fitnah yang sangat berbahaya. Para ulama memberikan pengingkaran yang sangat keras tentang persoalan Facebook ini. Seperti Syekh Jamal bin Puraihan. Itu memberikan kalimat-kalimat yang keras tentang masalah Facebook. Facebook menjadi fitnah yang terbesar. Bahkan orang-orang yang kami kenal baik sekalipun, kata Syekh Jamal. Banyak yang jatuh ke dalamnya. Melakukan kesalahan. Jangan dikira di dalamnya tidak terjadi ikhtilat. Terjadi ikhtilat. Ya, ikhtilat di dunia maya Iya, ikhtilat Gambar-gambar perempuan, foto perempuan Apa yang bukan mahrum Terjadi ikhtilat Bahkan terjadi khalwat Iya, khalwat Berdua-duaan Bisa, ya kan Tapi berdua-duaan di dunia maya Oh, saya tujuannya Buat dakwah, nasihat Masya Allah Mendakwahi, menasehati Iya pertama terus seperti itu. Lama-lama TP, tahu TP, tebar pesona. Nah, kalau sudah TP riweh kaituna. Ya, bahaya. Ini yang diingatkan oleh para masyayikh, para ulama. Ya. Kita harus menjaga akidah kita, ya, menjaga keimanan kita. Kita harus menyelamatkan akhwat-akhwat dari fitnah pun sebaliknya akhwat pun harus menyelamatkan ikhwah dari fitnah. Ini halus, lembut. ya Kalau sudah hubungannya dengan SMS-an, apa Yahoo Messenger atau apa, ya kan? <tuh> Facebook seperti ini berbahaya. Seseorang tanpa terasa akan bergaul dengan yang bukan mahram. Tapi lewat Facebook lewat kata-kata, ya lewat tulisan, manis terjadi dialog, ya kan? Ini berbahaya, ya. Jadi seorang suami, kalaupun mau menasehati istrinya supaya tidak melakukan, supaya tidak bergabung di Facebook, nasihati dengan baik, ya, nasihati dengan baik, ya. menjaga hubungan. keduanya jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa memicu terjadinya keretakan rumah tangga dan berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara ya, facebook ini dulu ada orang yang menukil syekh fauzan punya akun facebook dijawab sama syekh fauzan ya, bahwa itu dusta syekh Atau saya tidak pernah punya akun Facebook Ada dulu di Oh Syekh Fauzan punya Syekh Fauzan aja punya akun Facebook Jadi dalil ya kan Apalagi bagi Wah oh, Alhamdulillah Ini Syekh Saleh Fauzan ada Facebooknya Ada al dusta itu Tidak benar Syekh Saleh al Fauzan tidak pernah mempunyai akun Facebook Ya Ya barangkali mungkin nanti dengar dari seseorang Ketika kita bilang jangan main Facebook kemudian nukil oh Syekh Saleh Fauzan punya akun Facebook misalnya. Jawab itu tidak benar. Fitnah. Jadi janganlah Ini wasilah di mana seseorang masuk ke dalam fitnah. Sangat-sangat berbahaya. Seseorang akan ikhtilat, seseorang akan khalwat di sana. apa dalil tidak boleh menghormati bendera ketika upacara apa boleh mengikuti upacara pagi di sekolah tanpa menghormati bendera apa hukum memasang bendera di rumah-rumah saat menyambut hari kemerdekaan atau lainnya Sudah ya yang pasti hal-hal seperti penghormatan bendera ini kaitannya juga tidak lepas dari tasabuk kepada orang-orang kafir, ya kemudian mengagungkan sesuatu yang seharusnya tidak diagungkan dan hal-hal lainnya. Jadi yang paling selamat adalah ya bersekolah di sekolah yang tidak ada pacar-pacara, tidak ada hormat-hormat bendera di pondok-pondok, ya. Insyaallah itu lebih selamat nah, daripada dipusingkan dengan soal soal yang seperti ini. <tuh> Kemudian di sini. ditanyakan juga tentang radio roja tadi juga sudah disinggung yang pasti ada banyak cara jalan untuk agama ya meskipun tidak melalui radio apalagi radio roja yang sudah jelas-jelas ya lebih cenderung membahayakan keselamatan manhaj ya meskipun katakanlah isi ceramahnya tentang salaf akidah salaf tapi itu tidak cukup Itu belumlah cukup untuk diakui sebagai radio yang berjalan di atas manhaj nubuah. Buktinya, apa yang sudah kita sampaikan tadi sebagiannya. Dai-dai yang ditampilkan, dai-dai yang menyimpang, dai-dai yang tidak jelas. Hubungannya dengan muasasah-muasasah hizbiyah juga sangat, sangat jelas. oleh karena itu maka jauhi dan Syekh Rabi juga sudah jelas menasehati kita semuanya kalau yang menghormati aqidahnya menghormati manhajnya tidak perlu mendengar radio semacam ini ini kan sudah peringatan yang cukup sebenarnya ya. kalaupun kita mau tolak ilmi bagaimana caranya hal dari majelis ilmu. banyak majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh para ahlul ilmi dai-dai ustad-ustad yang lurus yang selamat akidah dan manhajnya karena agama ini pertanggungjawabannya sangat berat kemudian ditanyakan di sini tentang Sufyan lurai dan Hamad abu Muawiyah kalau Sufyan Rurai kondisinya seperti yang sudah dijelaskan oleh para asatidah kita ya sampai sekarang pun tetap seperti itu kalamnya terhadap Sheikh Rabi pun ya Belum pernah diklarifikasinya. Belum pernah dicabutnya. Kemudian juga kedekatan hubungannya dengan orang-orang yang manhajnya tidak jelas juga nampak. Dengan orang-orang yang fatan. Pembawa fitnah. Seperti Hanan Bahanan. Atau Abdul Barat. Dan yang lainnya. Ahmad Abu Muawiyah juga sama Dia muridnya Zulkarnain gabung dengan Ja'far Soleh dan Ja'far Soleh sudah tahu kita semua penyimpangannya seperti apa sehingga Alhamdulillah Salafiyun tidak pernah mempertanyakan lagi tentang siapa Ja'far Soleh karena sudah jelas dan orang-orang yang bersama dengan Ja'far Soleh itu ya ini diantaranya Ya. Ini diantaranya Dan kita menghukumi secara tohirnya Bahwa mereka bersama-sama Dan itu sudah cukup bagi kita ya. Untuk waspada Berhati-hati dari mereka Tidak Gegabah dalam mendimba Atau menerima ilmu dari mereka semua ini kita lakukan bukan atas dasar suka dan tidak suka tapi tidak tapi karena persoalan manhaj menjaga keutuhan manhaj ya. ini yang sangat berharga bagi kita tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Ya, masih banyak. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ma'had Imarat Bandung? Ma'had Imarat Bandung itu manhajnya tidak jelas, manhaj Ikhwani. Campur. Orang-orang Persatuan pun ada di sana. Dan ingat, di sana tidak hanya sekedar diajarkan bahasa Arab saja. Tapi juga Mereka mempengaruhi pemikiran ya. Mereka memasukkan pemahaman-pemahaman Jadi sela-sela pelajaran Bahasa Arab itu Jadi sangat berbahaya Dan sudah ada contoh masalahnya Yang masuk ke sana Kemudian dilanjutkan ke Al-Azhar Sekarang pulang ngaco ya, Bareng dengan Jafar Soleh Imam Arif nah, Itu contoh yang paling konkret Contoh yang pas Itu itu jebolan imarot itu hasilnya seperti itu ya. sudah asar kan insyaallah pertanyaannya mungkin nanti di lain waktu kalau ada kesempatan alhamdulillahirobbilalamin wallahu aalimissawab